بسم الله الرحمن, الرحمن, الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سلام على سيد المرسلين وعلى الأوصابيجمعين قال المصنف رحمه الله وتعالاه فأنا أبي أعلم في الدارين آمين وشروطه أي الوضوء كشروط غسل خمسة أحدها ماء مطلق فلا يرفع الحدثة ولا يزيل النجسة ولا يحصل سائر الطهارة ولو مسننا إلا الماء المطلق وهو ما يكو عليه اسم الماء بلا قيدين وإن رشيخ من بخار الماء الطهور المغلا أو استهلك فيه الخليط أو قيد بموافقة الواقع كماء البحر بخلاف ما لا يذكر إلا مقيدا كماء الورد غير مستعمل في فرض الطهارة من رفع حدث أصغر أو أكبر ولو من طهر حنافي لم ينوي Aul Sabian, Lam Yumayis, Li Taafin, Wazalat Najisan, Walau Maafuan Anhu. Galilan, Aiy Halakau Nil Mustaghmal Galilan, Aiy Dunal Qulatan. Fa Injumyal Mustaghmalu, Fa Belag Qulatan, Fa Mutahirun. Kama Lou Jumyal Mutenajisu, Fa Belag Qulatan, Walam Yatagyar. Wa Ingalah Bagdu Btafrikhi. Ila Akhir Makalah Allah Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ta'ala ta'alana fa'ala wa istighfaruna fana. Wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syurutuhu ay syurutul wudu. Dan syarat-syaratnya wudu kasyurutil ghusli khamsatun. Sebagaimana syarat-syaratnya mandi itu ada lima Syaratnya wudu sama dengan syaratnya mandi ada 5. Ahaduha salah satu daripada lima ma'un <ai> <pacar> <insulin> mutlaqun yaitu air mutlak di, untuk di, apa, di antara daripada syarat wudhu dan syarat mandi harus menggunakan air mutlak. Apa itu air mutlak? Nanti akan dijelaskan. Falayar faul hadath, walayuzilun najis, walayuhsalusahiruttahar, walau masnunatan ilal maul mutlak. Tidak bisa mengangkat hadas tidak bisa menghilangkan najis. Dan tidak bisa didapatkan semua Bersuci Walau masnunatan Walaupun itu hukumnya sunnah Illa wali dengan air mutlak Jadi kita mengangkat hadas Baik itu hadas kecil Atau hadas besar Atau menghilangkan najis Najis apapun Mukhaladah, mutawassitah, mukhafafah Atau untuk mendapatkan Sesuatu Untuk mendapatkan Bersuci, walaupun itu perbuatan sunnah Seperti tajdidul wudhu Atau Dia Untuk membasuh basuhan yang kedua Atau yang ketiga, walaupun itu perbuatan sunnah, tidak bisa Kecuali menggunakan air Mutlak nah, Sekarang apa itu air mutlak Wahuwa Ma yaga'u alaihi ismul Ma'bila ga'idin Yaitu air mutlak ma yaga'u sesuatu yang terjadi alaihi Bagi itu ma ismul ma nama air bila gaidin dengan tanpa ikatan Atau ada yang menambahi bila gaidin lazimin Dengan tanpa ikatan yang harus Indal alim bihalihi ketika mengetahui Ketika pada orang yang mengetahui daripada keadaan itu air Maksud daripada mak mutlak di sini yaitu sesuatu yang dinamakan air Berarti selain air tidak dikatakan maul mutlak Kemudian air tadi tidak ada ikatan Lain kalau seandainya ada ikatan Seperti air mawar Berarti ini ada ikatannya, air diikat dengan mawar Dikatakan mak mutlak air yang tidak ada ikatan kalau air mawar, berarti tidak bisa dikatakan mak mutlak. Air kelapa, berarti ada ikatannya kelapa. Mau diletakkan dimanapun air kelapa itu tetap namanya air kelapa. Seandainya di kelapa, ya air kelapa. Dimasukkan ke gelas, ya tetap air kelapa. Dimasukkan kemanapun, tetap namanya air kelapa. Berarti ini ikatan, ikatan yang tidak bisa lepas. Ditambahi, bila goyidin lazimin dengan tanpa ikatan yang harus. Ada ikatan, kadang-kadang air itu ada ikatan, cuma tidak harus, kadang-kadang bisa terlepas. Itu seperti air sumur, ketika berada di sumur namanya air sumur, ketika dipindah ke bak mandi namanya berubah jadi air bak mandi. Dipindah kemanapun itu akan berubah-berubah, nah, ini ikatannya bisa terlepas. atau dengan tanpa ikatan sama sekali. Seandainya orang nanya itu apa? Air. Air apa? Air. Ada ikatannya berarti. Maka dikatakan situ wah huwa mayaku alayhi ismul ma. Itu yang terjadi bagi bagi itu ma, ismul ma nama air dengan tanpa ikatan yang harus. Wa in rasyaha min bukharil ma'it tahuril mughla. Walaupun rasyaha aitala'a naik Min bukharil ma'i dari uap air at-tohur yang suci al-mughla yang dipanaskan Katanya tetap dikatakan makmutlak Walaupun seandainya kita menggodok air Bukankah ketika kita menggodok air naik uapnya Air itu tadi menguap karena panas menguap nah, Walaupun uapnya tadi itu, itu dikatakan air tohur Cuman bukan berarti al buhor itu dikatakan tohur, makanya di situ ibarahnya kurang tepat. Al asah katanya sebagian kitab dikatakan al asah, ibarah yang lebih tepat di situ apa? Wa in rosyaha min ma'it tohur bi wasi totil buhor. Walaupun rosyaha naik menguap dari air yang suci bi wasi tatil dengan perantara waban. Lah kalau kita mengartikan dengan artian yang ada di matan, berarti kita cukup menghilangkan najis dengan apa? Baju yang najis di atas itu bukhar. Wa inda sha'ami bukharil ma'tahur. Ini kalau saya diartikan seperti yang ada di matan, itu akhirnya orang menyangka kalau kita bisa membersihkan najis, seandainya membersihkan najis langsung dengan uap, berarti air dipanaskan kita letakkan di atasnya, berarti itu bisa suci, wa in rosyaha. Padahal bukan seperti itu maksudnya, wa in rosyaha min al ma'itohur, walaupun mengembun daripada air yang suci, biwasitotil bukhari. Jadi kita masalan air yang mengembun tadi itu kita tadai. Kita ambil, kita letakkan di tempat lain, kemudian kita bisa mem, uh, memakai itu air bekas daripada embun, daripada ketika dipanaskan untuk menghilangkan najis. Jadi bukan seperti ibarah yang matanya yang ada di mana syarah fatul mu'in tadi. Awistuhli kafi'il khalid, ini gaya juga. Wa'ini stuhli kafi'il khalid, walaupun hancur di dalam itu air al-khalid, sesuatu yang bercampur. Walaupun hancur, ya, seandainya ada gula masuk kepada air, seandainya hancur, cuman syaratnya lam yugirul khalid. Karena nanti ada pembahasan sesuatu apa air yang suci mensucikan bisa berubah karena sesuatu yang suci. Seperti air suci satu panci dimasuki kopi atau dimasuki teh berubah. loh ini kan suci teh. Air juga suci dimasukkan kepada air yang suci tadi berubah nah ini tidak bisa digunakan untuk bersuci tidak dikatakan makmutlak di sini wa inistuhlik fil khalid walaupun hancur fihi dalam itu air al-Khalid sesuatu yang bercampur syaratnya lam yughayyirhul khalid tidak sampai merubahnya tadi yang bercampur kalau sampai merubahnya berubah sifatnya di antara tiga sifatnya bau rasa atau warnanya berarti air itu tidak dikatakan mutlak tidak dikatakan maul mutlak au guida bi muwafaqatil wagi ismul ma bila guidin au bisa maktuf kepada bila ga'idin au guidun au atau bisa maktuf kepada wa in rut ai wa bisa Dua itu bisa kehidun, bisa kujida, bisa bunyal majhul, bisa juga maktof pada kehidin bila kehidin. Bila kehidin, aw kehidin bimawafagtil waki. Atau ada ikatan cuman mencocoki dengan keadaan. Kamail bahari seperti air laut. Ketika berada di laut, memang ada ikatannya. Cuman bimawafagtil waki memang tepat berada di laut. Cuma kalau dipindahkan dari uh, daripada laut, ya berubah bukan jadi air laut lagi. Seperti air sumur tadi muafagatul waqi ketika berada di sumur dikatakan air sumur ketika dipindah sudah berubah ikatannya terlepas. Atau sebagian ibarat mengatakan auqaid mumfak ikatan yang bisa terlepas. Bihkilaf malayutkaru ilmu gayadan beda kalau seandainya Malayut Karu tidak disebutkan ilmu gaya dan kecuali terikat. Seperti apa kama ilwardi seperti air mawar. Air mawar dimanapun tetap akan dikatakan air mawar. Air mawar ini maksudnya air perasan dari benda mawar. Nah, ketika dipindah ke gelas tetap namanya bukan air gelas air mawar. Dipindah kemana pun tetap air mawar. Nah, ini bukan dikatakan makmutlak. Rasul disebut dikatakan wasyurutu kasyurutul husli mutlaq air mutlak hayru musta'malin selain air musta'mal. Di sini ndak akan kita bahas masalah musta'mal dulu karena waktunya sudah mepet. Cuman ghairu musta'malin ibarat di sini ini khilaful mu'tahmad. Dia mu'allifnya pengarangnya dia berpendapat bahwa maul mutlak itu ada maul musta'mal itu adalah ma'mutlak yang tidak boleh dipakai. Sebetulnya makmustakmal itu bukan makmutlak, sebagaimana pendapat Imam Nawawi di kitab Minhatsnya, bahawa makmustakmal itu adalah bukan makmutlak. Karena kita mengatakan tadi artinya ma, ma yusam mak wama yago al ismul ma bila qaidin lazimin indal al alim bihalihimin ahli al urfi wal lisan ada tambahan seperti itu. Lain ahli al urfi wal lisan ahli luga mengatakan bahawa Mak mustakmal itu bukan mak mutlak Loh ini Kok mutlakun gairu mustakmalin Berarti dikatakan mak mustakmal itu Adalah mak mutlak Makanya mak mutlak yang bukan mustakmal Yang boleh dipakai untuk Bersuci, boleh dipakai untuk Menghilangkan najis Ini khilaful mu'tamad. Gairu mustakmalin Hatayam si alam mugabil mu'tamad. Ini Mu'alifnya berjalan Berpendapat alamuga bil mau lawan daripada pendapat yang mau Yaitu apa? Mak mutlak dah kalafi mak mustakmal. Mak mutlak masuk kepada mak mustakmal. Padahal sama sekali mak mustakmal itu tidak dikatakan mak mutlak. Cuma apa itu mak mustakmal? Kita akan membahas insyaallah minggu depan. Allah alam. Makul mutlak. Mutlak itu dari atau gaul terigu arsal harus tidak ada ikatan. Ya air, Hah? dimanapun disebut air, tanpa ada ikatan yang lainnya. Lain kalau air kelapa, enggak cukup air dok, harus diikutkan juga kelapanya harus disebutkan air kelapa, air siwalan, nah, harus disebutkan itu. Nah, itu namanya maul mutrak. Dari atlaqoh yutriku itu tidak mutlak namanya. Tapi ada yang bukan sebutan harus harus diikutkan enggak seperti air sumur ya karena ada di sumur aja. Kalau dipindah airnya, ya enggak jadi air sumur. Air sumber, ya bukan karena ya karena ada di sumber waktu itu. Ketika sudah keluar dari sumber, ya bukan air sumber lagi. Ini berarti tetap dihukumi mutlak. Tetap dihukumi tidak ada ikatan, karena ikatannya enggak ikut terus, itu, enggak disebutkan ya, ciri daripada air tadi dari itu. Hukumnya tohirun mutohir, hukumnya adalah suci dan mensucikan, sedangkan mustakmal itu adalah suci, tapi tidak mensucikan, karena itu tidak disebut mutlak, air mustakmal tidak disebut mutlak, karena tidak tohir mutah. Tidak tohir mutohir, tapi tohir gair mutohir. Suci tapi tidak mensucikan. Adapun bukor, uap itu tidak bisa mensucikan. Cuma air dari uap tetap mensucikan. Itu namanya rosah. Jadi air dari uap itu namanya rosah. Bukornya tidak mensucikan. Kan Sebetulnya memang uap. Asapnya itu membawa air itu, cuma karena belum jadi air tidak mensucikan. Nah, lah kalau sudah dingin asap tadi itu jadi air. Asap itu kan panas ya, ketika dingin jadi jadi air. lah kalau sudah jadi air itu bisa dianggap mutlak suci mensucikan. Hmm, suci mensucikan. Karena itu asapnya tidak bisa mensuci, mensucikan tapi airnya itu yang bisa suci mensucikan. Nah, insyaallah begitu ya. Ada yang perlu dibahas? Soal. Atau ada tambahan sedikit? gampangannya itu Ma'mut lagi itu apa? Mana zal minas sama wa mana ba' al-ard. Itu air yang turun dari langit yang keluar dari bumi. Air apapun yang turun dari langit itu ada ada yang mengartikan makmutlak seperti itu, air yang turun dari langit, keluar dari bumi. Air hujan, air embun, air salju, yang keluar dari bumi, air sumber, air sumur, air laut, semua yang keluar dari bumi itu dikatakan makmutlak. Tadi dikatakan Bukharul ma' al-tahur Itu kan ma'ul mutlak Kalau Bukharul ma'ul mutanajis Apa termasuk ma'ul mutlak Dan lagi bagaimana air yang mengembun dari air es yang mutanajis Yang ada di dalam gelas atau di dalam ceret yang mutanajis Air yang di luarnya Embun dari air es itu apa termasuk maul mutlak? Terima kasih Memang ibarahnya tadi kan dikatakan Min bukharil ma'id tohur Min bukharil ma'id tohur Berarti dari uap air yang suci mensucikan Adapun uap daripada air yang mutanajis, ya Berarti hukumnya sama dengan airnya Tetap dihukumi uapnya sendiri itu tidak tidak dikatakan suci Oh berarti uapnya air suci, enggak Uapnya air tergantung daripada air yang ada Ketika dia menguap dari air yang suci mensucikan Hukumnya suci mensucikan Ketika menguap daripada air mutanajis Ya hukumnya mutanajis Jadi itu get Ikatan memang Minal ma'it tohur Ada dari es Gimana? Nggak apa. Maksudnya? Iya sama. Jadi intinya gini, Hah? embun. Ma, ma, tidak paham maksudnya apa? Kalau kita masukkan air dingin ke dalam botol, kemudian mengembun ada di luar, apakah ini suci atau tidak? Itu kan bukan dari dalam itu kan, itu dari luar aja Jadi e, sebenarnya bukan karena uap itu, atau bukan rembes dari dalam, tergantung yang ada di luar itu najis atau tidak. Gitu. Jadi itu sama dengan proses yang ada di AC itu. Jadi air udara karena pengaruh dingin aja jadinya begitu. Jadi air yang ada di udara itu, bukan dari dalam itu. Bukan tidak di, disebut di, di Bukhor itu. Bukhor itu apa di situ? Mayatlah apa? Mayatlah apa di situ? Apa artinya Bukhor? apa? Rosyah tadi itu apa di situ? Maknanya, ibaratnya apa di situ? Hah? Mayatlah apa? Jadi ya, menguap memang, iya. Jadi air yang muncul karena sebab menguap tadi itu. Saudar, lagang. Ah, kalau air penyulingan air gini, kalau memang air tadi disuling ya karena Karena memang penyulingan air itu kan dari sungai, masalahnya sungai yang mutanajis udah berubah dikatakan sungai itu tidak boleh dipakai untuk bersuci. Kemudian disuling, disuling sampai menjadi air bersih. Kalau memang menjadi air bersih dan itu airnya lebih daripada dua gula nantinya menjadi air banyak, tidak ada perubahan daripada warna sifat sifat daripada air itu warna, bau dan rasanya. Berarti air itu kembali suci Karena nanti dibahas Air yang mutanajis Itu bisa menjadi suci lagi Dengan ditambahi air Atau dengan berubah Dengan sendirinya Dengan berubah nah, Kalau memang air tadi disuling Diproses ya, Diproses Sampai berubah Air tadi berubah jadi bersih Suci mensucikan tidak ada sifat-sifat daripada tiga sifatnya yang berubah, Itu warna, bau dan rasanya Dan air itu banyak Kembali menjadi suci Cuma kalau seandainya disuling dari najis Seandainya seandainya ya Kencingnya orang pasuran Kumpulkan jadi satu Kemudian disuling Jadi air seperti air aqua Ya tetap hukumnya najis Tetap hukumnya najis Ustad, kalau air yang dipanaskan, bagaimana hukumnya kalau dibuat bersuci? Apa tidak apa apa? Nanti ada pembahasan makruhat makruhat makruhatul mak. Jadi ada air-air yang dimakruhkan untuk dipakai. Cuman tetap hukumnya, hukumnya air yang dipanaskan tetap hukumnya suci mensucikan. Kita bahas di sini sifat daripada air, sifat air tohur suci mensucikan. Cuman nanti akan ada pembahasan. Air yang dipakai untuk bersuci itu ada yang sifatnya makruh seperti air yang terkena panas matahari atau air yang sangat panas syadidul sukhuna sangat panas atau syadidul buruda sangat dingin itu nanti hukumnya makruh dipakai. Cuman pembahasannya nanti ada pembahasan sendiri itu. Cukup, jadi itu di makrokan air yang sangat panas karena tidak bisa sempurna, tidak bisa buat kumur, tidak buat susu insya Allah ya. Nah itu eh, karena menghilangkan sunnah-sunah daripada eh, wudhu itu ya. Kalau kumur sama itu, insya Allah dengan itu lumayan itu. <laughs> ah, gimana kalau dengan ini ini dalil bahwa tidak bisa dibuat suci kecuali air ya. Adapun bensin kemudian gas, tidak bisa untuk dibuat, e, mesti baik itu wudhu, mandi, atau menghilangkan najis. Tapi untuk menghilangkan najis, e, menurut Abu Hanifah, bikul limuzil, dengan segala yang bisa menghilangkan najis, walaupun itu bensin, walaupun itu gas. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Karena sifatnya di situ, izalatun najasah. Ya, ya keluar dari bumi dan turun dari langit air bukan keluar dari bumi gas nah, kalau keluar dari buku gas bukan maul mutlak itu bensin mutlak itu